Radio Muslim Johor Bahru. Memberikan aqidah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Nahmaduhu wa laa wa laa ista'firu wa laa'uzu min syururi anfusina wa min syi'at amalina. Ma yahdhil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 Inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdathatin fid-din Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para, para hadirin untuk para hadirat, ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Muhsinin Al-Muhsinun di Kompleks Blok RT07 Blok Bloki Dan juga para pendengar Radio Muslim 1467 dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita mengkaji Mempelajari bersama Kitab kecil Yang hampir selesai InsyaAllah ta'ala Yang diberi judul oleh penulisnya Yaitu Syekh Al-Ustadz Profesor Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidahum Allah Beliau beri judul Sifatu zawjati As Salihah Artinya apa Ibu-Ibu? Sifat-sifat seorang istri yang Salihah Apakah buku ini hanya untuk Seorang wanita yang Berperan sebagai Istri sekarang ini Ataukah tidak? Apakah khusus untuk para istri saja? Jawabannya Tidak Buku ini juga untuk siapa? Seluruh kaum Wanita dengan berbagai uh, Perannya Berbagai statusnya Ada yang wanita statusnya masih Bujangwati Wanita itu belum menikah Laki-laki bujangan Wanita ya bujangwati Mungkin begitu Kemudian juga ada wanita yang statusnya Hampir mendekati pernikahan Wanita yang sudah dilamar dan hampir menikah Ada wanita yang sedang statusnya merayakan pernikahannya Wanita yang sedang walimatul Ada juga wanita yang sudah menjadi seorang istri Dan menjadi seorang ibu Ada wanita yang menjadi ibu saja ya, Sudah tidak ada suaminya Tapi dia memiliki anak-anak perempuan Dan seterusnya bahkan bermanfaat juga untuk siapa? kaum pria yang memiliki is, istri dan juga pengajar pria yang mengajar kaum wanita. Ini judul buku Sifatul Zawjati Shalihah. Kita sudah pelajari sekitar lima sifat secara global, secara garis besar. Yang pertama apa Ibu-ibu? Halaman -ibu? ke 12 yaitu sifat-sifat wanita salihat Yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 34 Salihat Qanitat Hafidhat Bil Zhaibi Itu sifat yang pertama Sifat yang kedua Halaman 19 Waspada Seorang wanita yang senantiasa waspada dari godaan syaitan ya untuk diri dan keluarganya kemudian sifat yang ketiga alaman 23 itu seorang wanita yang senantiasa berusaha membuat suaminya apa? bahagia, senang apabila dipandang ya apabila dipandang setiap suaminya memandang senyum ya Penampilannya menarik Menarik itu bukan Bukan berarti harus mewah Kadang yang sederhana pun menarik Intinya adalah membuat suami apa? Bahagia ya, Kata-katanya baik nah, Kemudian juga Yang keempat Wanita yang baik adalah Wanita yang Wadud Wadud muatiah mawasiah dan dilandasi dengan apa? Tak? takwa wadud banyak eh wadud lembut banyak anak tidak kasar sering membantu sang suami ya kemudian semua itu dilandasi dengan takwa ini yang keempat diantara sifat yang keempat ya berarti menjauhi sifat-sifat wanita yang buruk mutabar rijat Dandan memamerkan apa? Aurat. Kalaupun tidak memamerkan aurat dandanannya, ya, menarik perhatian lawan jenis. Sehingga nanti timbul sifat takhayul. Takhayul itu sombong. Ya. Dan juga sifat yang harus dijaya seorang wanita adalah munafik. Ya. Sifat apa? Munafik. Kalau di hadapan teman-temannya, baik kalau pas sendirian oh, ya, na'udubillah min kalau ya. di hadapan teman-temannya dikir terus. nunduk ya, dikir mulutnya gerak-gerak terus tapi kalau sendirian jarinya yang gerak-gerak terus hmm, mainkan apa sampai melihat perkara-perkara yang na'udubillah min dalik tidak dihalalkan oleh syariat kita Ya. ini nomor 4 nomor 5 apa ya tidak menyianyikan hak suami halaman 35 nah sekarang sifat yang ke 6 kita akan bahas sedikit dulu kemudian akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang apa itu sifat yang keenam? kata syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar di halaman 36 begitu ya 36. Jadi kalau menulis angka Arab itu persis urutannya dengan menulis angka Indonesia. Puluhannya di mana? Di depan. Ya semua depan nih. Di kiri. Ya. Puluhannya di kiri, di kiri. 30. Jangan terbalik ibu-ibu, kayak membaca tulisan Arab. Oh ini halaman 63, Ustaz. Ya, jadi nulis Arab itu Angkanya sama dengan nulis apa? Indonesia Dan angka Indonesia itu pun Berasal dari angka Arab Makanya 3 itu dari itu Dari kepalanya itu kan Ada kayak angka 3 itu Nah itu Diambil kepalanya tok. Nah, satu, dua, tiga Dan seterusnya Baik. Halaman 36 Syekh Abdul Razak mengatakan hafizahullahu taala wa min sifatati az-zawjati dan diantara sifat-sifat seorang istri yang salihah adalah adamu irhaqi az bin binnafakati adam tidak irhaqi az irhaq itu menyusahkan merepotkan azza uji sang suami tidak merepotkan sang suami bin nafkah dalam urusan apa? nafkah ini semampu suami jangan bebani suami dengan sesuatu yang memang dia tidak mampu atau ya Jangan menggunakan harta suami untuk sesuatu yang kurang bermanfaat atau terlalu berlebihan. Ada muirhaki zauji bin nawfakoh, tidak merepotkan suami dalam urusan apa? Nafkah. Baik dalam merepotkan dalam masalah mencarinya. Nama arti suami sudah berusaha. Betul-betul berusaha Peras keringat Banting tulang Copot gigi, Ini sama semua dibanting-banting Sampai istilahnya apa ya Maksimal ya. Dalam usaha Suami sudah berusaha nah, Jangan Direpotkan dengan kata-kata kita Bi, Kerja seharian cuma dapat segini Nah ya ini merepotkan namanya. Ayo coba ditambah lagi. Cuma-cuma setengah hari. Sampai malam. Oh ini merepotkan. Ya, Ini jangan merepotkan. Dalam masalah mencari. Demikian juga jangan merepotkan suami dalam masalah membelanjakan. Mungkin suaminya kaya. Masya Allah. Ada suami yang miskin. Ada suami yang kaya. Ya kalau yang miskin, ya berarti jangan merepotkan dalam membelanjakan, artinya sudah miskin, tuntutannya apa? tuntutan belanjanya terlalu terlalu berlebih ya. makan, tiap hari harus daging-dagingan terus ya. hari ini daging sapi besok daging apa? kambing besok ikan ikan gurameh ikan Pokoknya sembel merah-merah namanya kakap merah, ya. ikan deri, deri ya. ikan macam-macam. Wah pokoknya tia. ya, tiap, tiap hari seperti itu misalnya. Jangan merepotkan dalam masalah urusan membelanjakan harta. Itu padahal suaminya miskin, yang dipaksa. Eh, sekali kali masak daging cowok. Nobar niku daging cowok, jantung gedang diparut. Nah, tiga bergedel. Kasih roik eh kasih. Kasih bumbu masak yang banyak jadi serasa ayam. Ini enggak enggak menyarankan pakai bumbu masak yang banyak. Ini misal saja. Jadi contoh, hanya contoh. Nah, jadi dalam masalah membelanjakan kalau memang suaminya enggak mampu ya jangan terlalu menyusahkan. Kalau suaminya yang mampu juga sama. Jangan menghambur-hamburkan hartanya. Wa Allah takuna adatan fil baiti lil badh. Jangan sampai menjadi adatan. Ini perkakas atau cara di dalam rumah untuk berlaku glamor ya. al albadakh ya badakh itu glamor mewah wal israf berlebih wa idoatan mali zawji dan jangan sampai menyia-nyiakan harta suami ya. jangan sampai masalah nafkah ini menjadi sarana untuk glamor ini berarti kan masalah apa? masalah membelanjakan hartanya jadi ada masalah, jangan merepotkan masalah, apa tadi proses mencarinya dan juga jangan merepotkan dalam masalah membelanjakannya bal ya. ta'tadilu <tuh> tapi hendaklah berlaku sedang, tidak terlalu berlebih juga tidak apa, bakhil ya. sesuai dengan kebutuhan. Walladzina idza anfaqu dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya lam yusrifu tidak berlaku apa? berlebih. Walam yaqturu dan juga tidak bakhil. tidak kedil. Wa kana baina kan tetapi antara itu. Ya, antara itu ini tidak bakhil dan tidak berle berlebih. Ya misalnya sedang dalam masalah memilih rumah. Rumah itu ada rumah yang milik, ada rumah yang apa? Kontrak. Ya kalau milik pun panjenengan sebagai istri nggak usah nuntut yang terlalu apa? Yang terlalu lux, ya sesuai dengan kebutuhan berarti nggak boleh bangun rumah bagus boleh asal memang sesuai dengan kebutuhan ya memang itu dibutuhkan ya sama dengan kontrak rumah kontrak ya. demikian juga ya sang istri nggak usah terlalu menuntut terlalu apa ya eh, tinggi rumah kontrakan yang tinggi misalnya hanya mau yang kamarnya lima adalah anaknya baru satu, misalnya, nggugur mo po, yos pokok eh, limo, nekra limo Moh ya, ini jangan sampai seperti itu. ya pokoknya, gih sumongo, mamas ngerasaaken engkang bundi, ya, silahkan, eh, mamas ngono po gih, nek manggil, bapake, gih ngerasaaken engkang budi maka nanti suami juga ini nanti sebaliknya suami juga harus tahu kebutuhan apa istri, ya, dia harus bijaksana itu dalam masalah rumah misalnya atau dalam masalah pemilihan baju, begian juga ya ya baju itu seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu sudah setelan lengkap gak usah lah yang harga 6 juta ya. cukup yang harga apa Delungsur Delungsur Apa itu delungsur? Lungsuran yang mbak yun <laughs> nah, Sudah ada walhamdulillah Lungsuran juga masih kadang apa bisa dipakai Apalagi daster lungsuran Masya Allah itu Anyes Daster lungsuran Baju bayi juga demikian ibu-ibu Baju bayi itu jangan Ibu punya anak pertama, nanti baju-bajunya setelah itu dibuang jangan, simpen barangkali punya anak lagi, atau mungkin punya keponakan, itu bisa menjadi piala bergilir ya. dan baju-baju seperti itu udah gak ada di toko hmm. toko sedihanya baju baru, ini baju putih tapi serotok kuning hmm. gak apa-apa jadi sekiranya masih bisa dipakai, jangan dibuang ya. Bisa dimanfaatkan untuk anak-anak yang berikutnya Mulai dari kurita nah ya? Kurita yang tidak busuk itu ya kuritanya bayi ya. Tapi sekarang sudah tidak zaman kurita ya Mulai bedongnya, popoknya, dan yang lain-lain Sebagian ibu-ibu memang kreatif Masya Allah sake sampai pampres pun bisa dipakai berkali-kali dibuang mjerone tinggul jabane, Insya Allah kreatif ya. itu dalam masalah baju dalam masalah kendaraan, geh sami mawon kendaraan secukupnya dan sesuai dengan kebutuhan, ya berarti nggak boleh beli mobil yang bagus ustaz boleh nggak ada masalah kok, ya Asal dilandasi dengan ketakwaan semuanya. Ya. Apa tujuan anda memberi kendaraan, membeli kendaraan itu? Oh, biar keluarga nyaman, mau boh, tidak ada masalah. Yang penting dari istri ini jangan nuntut yang terlalu apa? Ewah, ya. kendaraan harus harga yang harganya sekian m, ya. secukupnya saja. Demikian juga perhiasan, ya, sama. Perhiasan juga jangan terlalu berlebih, ya apa namanya, sebutuhnya saja. Telinga nanti menjaluk limang kilo, masya Allah, panjang telinganya nanti, ya secukupnya saja, ya pinginnya seluruh jari diisi dengan apa? Dengan cincin, tidak perlu, ya secukupnya saja. Makanan juga demikian sama, ya demikian juga termasuk yang kita ini harus tidak merepotkan itu masalah kado ibu-ibu kampung kita ini oh, kampung kita lingkungan kita ini salah satunya adalah lingkungan yang masya Allah ya, pekan ini ono muyi, temu bayi pekan depan ada lagi ya, pekan depannya ada lagi, jadi bi bisa se sepekan itu ada sekali nilii apa bayi Maka dalam masalah kado pun ibu-ibu tidak perlu melirik orang yang mampu Masya Allah Itu kemarin bi tetangga kita Nado itu kereta Kereta bayi yang bisa jalan sendiri Jadi setiap bayinya nangis keretanya maju Bayinya nangis keretanya maju Ini gak usah ikut-ikutan Ya itu nanti yang nangis suaminya panjenengan ya Jadi semampunya saja ya sebagian ibu-ibu kreatif masyaallah kalau tilik bayi itu rombongan ya bagus seperti itu Jadi dia naruh kado atau enggak naruh kado itu enggak kelihatan kadonya adalah senyum dan doa masyaallah tidak apa-apa. Jadi nilai ibadi nggak harus dengan apa? Kado. Dengan hadiah pun tidak ada masalah. Tidak pakai hadiah pun, Ya semampunya. Ya, demikian. Ya, beli kado itu juga nggak usah yang apa namanya tadi. Sesuai dengan kemampuan suami. Jangan terlalu memaksakan. Begitu. Demikian juga dalam memberi atau membeli mainan anak sama. Ya nggak usah yang terlalu berlebih tetangganya anaknya mainannya kayak gini masya allah kalau misalnya laki-laki ya berarti mobil abah remote yang bisa dinaiki masya allah tidak perlu seperti sesuai dengan abah kemampuan sang suami demikian ibu-ibu ya ini namanya tidak menyusahkan dan tidak merepotkan sang sang suami baik dari sisi dia ketika mencari nafkah Berapapun dan apapun usaha suami, kita syukuri, ya, kita motivasi, ya, kita motivasi, kita puji, uh, kita hargai. Kalau memang dia sudah maksimal, kemudian hasilnya kita ini juga harus jangan bikin susah dia. Hasilnya banyak, tapi karena kita boros, akhirnya cepat apa? Habis. Ya, jangan seperti itu ya pintar-pintarlah mengatur keran keran apa namanya belanja ya kapan kita mengecilkan dan kapan kita membesarkan dan kapan kita menutup itu harus pandai dalam mengatur eh, ekonomi atau nafkah dari suami sekalipun dikasih berapapun usahakan cukup, ya kadang kita ini lupa untuk bersyukur di awal pertama kali menerima rizki, rizki dalam hari ini adalah uang ya, misalnya diberi oleh suami, sama seperti halnya ketika diberi oleh orang lain tetangga, ketok ketok siang hari jam setengah tiga, waktunya by two setengah tiga Waktunya apa? Istirahat. Atau mungkin jam 10 malam. Waktunya istirahat. Dok, dok dok dok, keras banget. Nah, rumahnya itu tipenya diketuk sedikit saja sudah sampai belakang rumah suaranya. Dok dok dok. Akhirnya Kakit bangun. Sudah dibangunkan Afwan, ini ada sedikit anu makanan. Apa ternyata? Kerupuk, ya Allah, iya oh, iya iya, ya. masuk sambil ngurundel, bengi-bengi, gedor-gedor, kerupuk. Hmm. Kita lupa untuk bersyukur, harusnya Alhamdulillah, bengi-bengi seisai itu kerupuk, ya Alhamdulillah, kita bersyukur. Nah, demikian juga. Ketika seorang istri pertama kali menerima bang nafkah dari suami, suaminya masya Allah, wah, lu ngroko sak suwi bang, wah, gak khei, wakhei mas, berarti nebojone nih, ngorto-ngorto, sereng, ternyata dah, bermesak ah. iswi buangan, jebul ming semono, iki yo mana cukupi. Jangan bilang mana cukup yang pertama kali. Pertama kali kita ucapkan adalah apa? Alhamdulillah. Setelah itu bilang ada tambahan gak bi? Ya monggo. Tapi ya. syukuri dulu. Ya, supaya Allah itu apa? Menambah nikmatnya kepada kita. Syukuri dulu ibu-ibu. Ini yang kadang kita lupa. Sama lah dengan sebaliknya ya kalau suami ya. Di sugui masakan istri begitu cuci ini masakan apa toh ya jadi baru pertama kali nyicipi sudah masakan apa toh ini gitu jadi ketika dapat pertama kali langsung masyaallah alhamdulillah ini masakan belum pernah saya lihat di restoran manapun nah, apalagi rasanya ya Penampilannya aja di restoran gak ada Masya Allah ya. Baik restoran tingkat dunia Ataupun tingkat dunia sawu Masya Allah, Allah Jadi begitu ibu-ibu ya. Bagaimana kita pertama kali bersyukur Karena segala sesuatu itu Hakikatnya ujian ibu Ujian dari Allah Kita diberi riski Lewat perantaraan Ibu-ibu diberi riski lewat perantaraan suami berapapun jumlahnya, itu adalah untuk menguji ibu. Seperti Nabi Sulaiman, ketika mendapatkan apa? Rizki, kerajaan yang luas, ya, yang lain-lain. Dia mengatakan ini adalah ujian dari Allah, supaya Allah mengetahui, apakah aku bersyukur, ataukah aku bufur. Sama, Ketika diberi oleh sang suami dalam masalah nafkah, itu ujian hakikatnya dari Allah. sedikit pun ujian, banyak juga ujian. Begitu, jueng, ternyata sak kepo. Masya Allah. Uangnya kok Sak tumpuk. Nah bagaimana kita pertama kali menyikapi e, rezeki yang diberikan oleh Allah SWT lewat suami tadi? Pertama kali adalah kita harus jangan melupakan apa? Syukur kepada Allah dengan ucapan kita Dengan hati kita ya, Setelah itu Belanjakan sesuai dengan ketakwaan Apa ya. ono neti cukup-cukup akan Ya demikian Kemudian uh, Sheikh mulai menyebutkan uh, Satu hadith Insyaallah ta'ala hadis ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya Sedikit saja dululah kita belajarnya Jangan menyusahkan ustadznya <laughs> Ustadznya belum siap ini Ada beberapa hal yang belum saya pahami dari hadis Maka saya tunda uh, keterangannya Insya Allah Ta'ala akan saya uh, cari dulu pembahasannya Demikian Fa, Inti dari apa namanya sifat istri yang keenam ini adalah apa tidak menyusahkan suami dalam masalah nabung, ya dan jangan sampai uh, apa namanya masalah nafkah ini menjadi ajang untuk glamor berlebih menyanyiakan harta suami jangan sampai seperti itu ingat firman Allah dalam surat apa Al Furqan ayat 67 demikian. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini, bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Allahumma amin. Demikian, salallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.